Kita baca sedikit. Kita row mobil rumah kolam. Sabar dimalisinmu ya. Sudah, Kita... sudah. Seder... Sampai pada halaman 88. puluh lapan Fala ilman Abu Hadim Ibn Hibban rahimahullah wala yajibu lil mar'i ay yukfira ala ikhwanihil ma'unat falid rimahum beliau tidak sepantasnya bagi seseorang untuk banyak Meminta bantuan saudaranya Sehingga membuat mereka Bosan Dan jenuh Karena itu sifat manusia Beda dengan Rabbul Alamin Kalau Allah Ta'ala Tidak akan pernah bosan Dengan permintaan hamba-Nu Kalian mau minta apa saja, sebanyak apa saja, sesering apa saja, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bak, bosan untuk mendengarkan doa hambanya, memenuhi permintaan hambanya. Sambil disukur dalam hadis kursi. Ya. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Ya. وَمُ فِي صَعِدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوا كل وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ إِنْدِ سَيْئًا إِلَّا كَمَا يَنْقُسُ الْمِخْيَضِ إِذَا أُرِحْتِ لَا الْبَخْرَةِ أو كَمَقَالَ سَلَى Seandainya, kata Allah Ta'ala, kalian, dari awal sampai akhir, semua yang ada ini. Manusia dan jin. Bungkul di satu tempat, masing-masing meminta semua permintaannya. Maka itu kata Allah tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisiku, melainkan seperti jarum, ya, atau benang yang dicelubang ke lautan. Airnya berkurang tak? Tak kurang, jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu Rabila Alamin. Beda dengan yang namanya manusia. Manusia Kalau diminta terus. Ya, mesti ada apa? Ada jengkelnya. Ada bosannya, ada jengkelnya. Karena memang manusia itu sifat asalnya apa? Fakir. Juga sifat asalnya. Bakir. Ya. Lemah. Nah, oleh karena Itu. Harus dipahami di dalam persahabatan. Ingat mana punya bukunya di sini. Sudah nantikan kemarin. Jelas di dalam besar harus paham. Jangan sering-sering Apa? minta bantuan pada teman. Kalau kita masih bisa lakukan sendiri Lakukan sendiri Agar apa? Tidak membuat teman itu Bosan Setiap kali bertemu Mesti dihafal itu nah, Mesti ada yang diminta nih. Setiap kali berjumpa Mesti ada Yang eh, Diminta nah, Akhirnya apa? Jenuh dan bosan Kata beliau al <tuh> murdek Kanak bayi saja yang menyusu itu, indahkah surah Masuhu? Kalau nyusunya banyak sekali, lama, rubbah mau cojarat umum, boleh jadi ibunya akan apa? Jengkel, fatulti, dilempar itu bayi. Mungkin tak? Mungkin ya. Segalih nangis minta mimi iya dituruti nah kok lama mungkin ibunya mau mencuci mau memasak, mau ini mau itu, tertahan gitu akhirnya apa lama-lama tega gak itu sang ibu, lama-lama tega udah dibiarin aja, ditaruh, biar nangis kalau gitu gak masak-masak kalau gini terus gak ncuci nah Ah, Padahal sang ibu Rahmatnya kepada sang anak Apalagi yang masih bayi Besar gak? Besar Tapi kalau sang bayi tadi Terlalu berlebihan di dalam Menahan sang ibu Ada saatnya apa? Sang ibu itu apa? Jengkel Ya kan? Apalagi dengan Sekedar teman yang masih jauh terdekatnya daripada ibu dengan anak mesti ada apa? ada jendelnya kelihatan itu tidak dalam lintur teman sahabat ya, keseringan di dalam apa? meminta bantu bantuan teman ya, kalau masih bisa lakukan sendiri lakukan sendiri. ya sekedar misalkan uh, ngambil, um, mau ambil Buku, ngambil baju Masa nyuruh teman terus? Hmm. Jangan hmm. Kalau kita bisa ambil sendiri, ambil sendiri hmm. Jangan merasa Wah, oh, kamu besar hmm. Akhirnya teman yang masih kecil ini Disuruh terus hmm. Ini juga gak bagus hmm. Nah, bisa merusak apa? Persahabatan Walau yang batil man kadir amli man kadir ayi mnag aqahu shay an yahdhal ilaihi lihbirahi musibatahu awiyfarijadihi kurbatah dan tidak sepantasnya juga bagi yang punya kemampuan untuk menahan sesuatu yang dibutuhkan oleh saudaranya demi menghilangkan musibah atau kesempitan hidupnya. Artinya bagi teman yang punya kelebihan kemampuan membantu juga harus paham, ya, tidak sebatasnya kalau dia bisa membantu saudaranya, sahabatnya untuk dia menahan, oleh karena itu hendaknya dia Pak, punya kepedulian yang tinggi, kepekaan terhadap saudaranya, walaupun saudaranya tidak meminta, kalau dia melihat saudaranya ini butuh bantuan, butuh pertolongan, hendaknya dia Pak, menjadi orang yang ringan tangan membantu paham apalagi itu tidak membahayakan dia nah sehingga harus ada saling apa memahami kalau kita butuh bantuan ya harus, harus paham jangan suka Pak sering-sering minta bantuan kepada teman tapi kalau kita punya kelebihan yang dibutuhkan oleh teman maka adanya punya apa kesadaran sendiri yang membantu teman begitu. Kalau masing-masing dari kita punya saling memahami seperti ini, insyaallah yang namanya persahabatan itu akan baik. Akan bagus jalannya. Baik. Yang nah, mungkin ini dulu pembahasannya yang sama yang lainnya. Sambung di sebelumnya nang ngendata. Subhanallahu muhaannik, segala mazilah nastawu bati. I don't know.